وَمَيُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِيِّ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَاءٌ وَكُلَّ بِدَاءٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Allahumma salli wa sallim Ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsani Ila yaumidin Alhamdulillah Jamah sekalian rahimakumullah, Ikhwan wal akhwat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan Rahmatidaya serta taufiknya Sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul tiada lain yaitu untuk menuntut ilmu syar'i mempelajari dan mengkaji agama kita yaitu dinul Islam agama yang sangat kita cintai pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita membahas mengenai tentang sifatul jannah bahaya yaitu sifat daripada surga Mengimani tentang surga Tentang neraka adalah bagian daripada Keimanan Kepada Yawul Akhir Beriman terhadap Hari Akhir Dan tentang Al-Jannah ya, Tentang surga Kita mengatakan tentang surga Adalah sebuah tempat ya Surga adalah kampung Kenikmatan, keabadian Kita mendengar tentang Al-Jannah dan surga semua orang hatinya bergerak menginginkan surga di mana surga adalah darun naim surga adalah tempat kenikmatan seluruh kenikmatan berada di dalam surga tempat keabadian yang Allah Subhanahu wa taala sediakan surga tersebut untuk para wali-walinya untuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dimana di dalamnya, dalam surga tersebut. Ya. Ma la aynu ru'at. Di had dalam surga adalah sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala wala uduna, wala uduna sami'a tidak pernah terdengar oleh telinga. Dan tidak pernah terbesit dalam hati seorang manusia pun di muka bumi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan surga ini yang kenikmatannya puncak kenikmatan dan puncak kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan bagi nanti uh, untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat as ayat 17, "Fala ta'lamu ta nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Maka tidak ada seorang pun yang tidak ada seramah yang mengetahui ya, tentang kenikmatan kenikmatan yang disembunyikan yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bermacam-macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan. Nah ini jadi tidak ada yang tidak ada yang tahu tentang kenikmatan itu kecuali adalah Nabi Muhammad SAW. Yang sudah dikabarkan tentang keadaan surga. Jadi apa yang dikabarkan oleh beliau, saw, adalah hak tentang surga. Karena beliau, saw, pernah singgah di jannatul al-ma'wa. Sebaik mana yang telah dikabarkan oleh Allah subhanahuwataala dalam surat an-najm dan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Bahasannya apa yang Rasulullah saw kabarkan tentang jannah maka itu adalah kebenaran karena beliau pernah melihat langsung dengan mata kepala beliau ya, langsung dalam sebuah hadis qudsi ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman a'adtu li ibadi as-solihin malaa'ilun ra'at wala udhunun wala udhunis samiat wala khatara 'ala qalbi basar hadis bukhari aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh Sesuatu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Tidak pernah terdengar oleh telinga Tidak pernah terbesit di hati seorang manusia pun ya Ini kenikmatan surga Yang Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan Dan nanti disediakan untuk wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu orang beriman dan bertakwa Al-Jannah Ya Kadang berkata Syekh Muhammad bin Saleh al-Saimin Waalaikumsalam Tentang keberadaan surga Atau sifat surga Ya, Ada sebagian manusia Atau juga Bukan sebagian Tapi kalangan orang-orang beriman Jadi surga Bisa Dirasakan Ataupun dilihat Oleh manusia Oleh orang beriman Sebelum kematiannya tatkala Ajalnya tiba tatkala Sakaratul maut Ajal telah tiba Kepada seorang yang beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan malakul maut turun Berada di samping kepalanya Dan tatkala malakul maut Menyerunya Menyeru jiwanya Menyeru ruhnya Untuk keluar dari jasadnya Kata, maka berkatamalakul maut, uhrugi ayatuhan nafsul mutmainah ila ridwanillah. Maka malakul maut menyeru ruh yang bersih, yang suci, ruhnya orang beriman, keluarlah kalian, keluarlah kamu, keluarlah wahai jiwa yang tenang, keluarlah wahai jiwa yang suci, yang bersih, menuju ridho Allah subhanahuwataala. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Daud hadisnya sahih dia sahihkan Syaikh Albani dalam sahih sunan Abu Daud. Dan kemudian apa? Malaikatul maut akan memberi kabar gembira kepada ruh yang keluar itu dengan surga. Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan tentang demikian itu kejadian demikian dalam surat an-Nahl ayat 32. Kalau Allah Taala al-ladina tawaffahumul malaikatul salamun alaikum orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat malaikat taibin malaikat malaikat al-taibin yaitu yang baik maksudnya Malaikat malaikatul rahmat malaikatul rahmat Ya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat-malaikat rahmat yang thayyib yaquluna salamun alaikum. Para malaikat itu akan mengatakan keselamatan kesejahteraan. Ya apa kepadamu semoga kesejahteraan keselamatan dilimpahkan kepadamu. Tatkala kapan? Tatkala sakaratul maut ketika ruh mau di, uh, di uh, dicabut ya, dari jasadnya. Yaquluna hina hina tufia maka ketika Meninggal dunia orang beriman Malaikat mengatakan bima Ini dalam surat An-Hal Ini kejadian di mana Seorang beriman bisa Melihat tempat duduknya di surga Tatkala ajalnya tiba Balah malaikat turun Malakul, malakul maut Dengan memberi kabar gembira ridho Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat tinggal dia kemudian mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ta in ucapannya dan bisa didengar oleh oleh ruh tersebut tidak ada yang bisa mendengar kecuali kejadian itu orang yang sedang meninggal dunia sakratul maut uh udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ta ini kabar gembira basyirah masuklah kalian pada surga Allah Subhanahu wa taala ya disebabkan oleh amal-amal yang telah kalian kerjakan ini tabsyir katanya. Ini kabar gembira. Dari, malakul, maut dari malaikatul rahmah. Kepada orang yang beriman. Yang tak kalah sakratul maut. Sehingga dilihatkan tempat duduknya. Dikabarkan tentang ridu Allah SWT. Kemudian tentang surga. Yang akan menjadi tempat tinggalnya. Maka malaikat memberi kabar gembira dengan surga. Fatah rujuh. Kemudian keluar, keluarlah ruh tersebut dengan penuh ridha mutayammab uh, mu, uh, radiah penuh ridha kemudian juga sahlah mudah kemudian lancar insyaallah ya, dengan penuh keridhaan dengan penuh uh, kelancaran tidak susah keluar ruh itu tatkala diberikan kabar gembira tatkala Malakul maut mengatakan ukhruji ayyuhat tuhan nafsul mutmainah ila ridwanillah Ruh itu akhirnya bergerak dengan penuh dengan keriduan Keluar dengan mudah Dengan lancar Oleh karena itu ada sebuah hadis Di mana Nabi SAW bersabda tatkala Tadkala ya, menceritakan tentang ahwal kejadian orang syaratul maut Orang yang beriman Maka Nabi SAW bersabda tatkala itu ada istri yang, yang tercinta Aisyah istrinya yang tercinta yaitu Aisyah ada berada di sisinya Nabi SAW bersabda Man ahabba liqo Allah ahabba Allahu liqoahu wa man karaha liqo Allah karaha Allahu hadis riwayat ya, Imam Bukhari barang siapa yang dia senang cinta bertemu dengan Allah SWT maka Allah SWT akan senang ketika bertemu dengannya Barang siapa yang dia benci untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan benci bertemu dengannya. Qalat Aisyah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, kami semuanya, kami semua ya, manusia membenci kematian. Kami benci mati. Apakah maksudnya adalah di sini barang siapa yang ketika mau men meninggal dia benci mati, maka Allah bencinya Fa dzakara laha annahu laisa al-amru maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan bukan begitu maksudnya wahai Aisyah walakinnal mu'min idza basyara bima yubsyiru bihi indal maut akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang beriman seorang mu'min apabila diberi kabar gembira dengan kabar rida Allah subhanahu wa ta'ala kabar yang baik Tatkala kematiannya dengan dikabari dengan surga diberi kabar dengan ridho Allah dengan apa namanya rahmat Allah Subhanahu Wataala maka tatkala itu ya dia senang cinta untuk bertemu dengan Allah dia rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wataala tatkala di, diberi kabar oleh makhluk maut bahasanya kamu akan menuju ridho Allah maka senanglah ruh itu jiwa itu senang. Habaal maut kemudian dia lebih cinta untuk mati, meninggal dunia. Cinta di apa lebih senang untuk diambil aruhnya. Maka akan mudahlah ruhnya keluar. Ini maksudnya. Jadi barang siapa yang, men, yang cinta senang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan senang bertemu dengannya Maksudnya tatkala seorang beriman meninggal dunia diberi kabar gembira tentang surga tentang ridhu Allah maka dia senang untuk apa bertemu dengan Allah Maka Allah senang untuk bertemu dengannya Dan lebih baik memilih dia untuk mati saja Sedangkan na'udzubillah semoga Allah melindungi kita Ya dari hal yang akan disebutkan nanti itu orang, orang kafir. Sedangkan orang kafir apabila datang kematiannya, maka diberi kabar gembira juga. Tapi kabar gembira dengan keburukan, dengan kejelekan. Tatkala saklatul maut, yaitu dengan kabar-kabar keburukan apa? Menuju uh, murka Allah, menuju uh, neraka Allah subhanahu wa taala, menuju siksa Allah subhanahu wa taala. Maka dia orang kafir itu benci untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa taala. Dia benci untuk mati, ya. Kemudian malah ruhnya itu dia harobat, apa? Ruhnya itu dia menghindar, tidak mau keluar. Maka ruhnya itu berpencar di dalam jasadnya. Tatkala diberi kabar keburukan, sampai-sampai ya tercabik-cabik seluruh uh, sarap-sarapnya, urat-uratnya, ya karena ketakutan kemudian dicabut oleh malakul maut dengan cabutan yang sangat menyakitkan seperti seseorang yang mencabut bulu-bulu yang basah dari panggangan yang panas maka dicabut sekaligus dan itu sangat menyakitkan hampir-hampir saja itu apa, menghancurkan seluruh badannya karena saking kerasnya ketika dicabut ruhnya tidak mau keluar ya, karena diberi kabar keburukan oleh malakul maut, akan menuju siksa Allah, akan menuju murka Allah maka orang kafir dia benci untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala artinya benci untuk dia mati nah inilah keadaan orang kafir Wal waliyadubillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita Ya maka ruhnya berpet, ber, apa namanya, berpencar dalam jasadnya ya inilah uh, keadaan orang kafir, mereka diberi kabar dengan siksaan Maka mereka takut untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ini sebagaimana yang telah sebutkan dalam hadis Abu Dawud Dalam kitab Sunnah Tentang kejadian itu Nah ini tentang surga Jadi keadaan di mana orang-orang beriman tatkala datang ajar Itu diberi kabar tentang surga Dan sebagian dari wali-wali Allah yang dilihatkan tempat duduknya Maka dia lebih senang untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ingat hadis ini, barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, senang bertemu dengan Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senang cinta bertemu dengannya, dan barang siapa yang membenci bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah juga akan benci bertemu dengannya dan ada sebagian manusia berkata Syekh Muhammad bin Salih al Utsaimin rahimahullah ta'ala ada sebagian manusia juga yang mendapatkan tentang surga tatkala sebelum kematiannya. Ya. Jadi ada sebagian riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum datang ajal mencium baunya surga. Jadi ada wali wali Allah yang di bumi tapi bisa mencium keadaan surga. Kalau yang tadi adalah ketika sakratul maut dilihatkan tentang keadaan surga, maka dia rindu. Alah ini kisahnya seorang sahabat yang mulia yaitu Anas bin Nadzir radhiyallahu anhu dia pernah mencium baunya surga tatkala di perang Uhud ini wali-wali Allah para sahabat yang mulia di antaranya Anas bin Nadir sebelum datang ajal di perang Uhud sebelum jadi syahid dia Anas bin Nadir radiyal anhu berkata kepada Sa'ad ibn Mu'ad tatkala perang di perang Uhud ia Sa'ad wallahi wa'ay Sa'ad demi Allah inni la ajida riha jannah duna Uhud Wahai saat kepada temannya, demi Allah sesungguhnya saya mendapatkan baunya surga di bawah Gunung Uhud. Berkata para ulama juga sehel, Muhammad bin Salih Al-Sayyid mengatakan ini yang dia cium betul-betul itu adalah keadaan surga, bukan hanya hayalan. Betul-betul baunya surga itu sudah tercium oleh Anas bin Malik. Ini tatkala ajalnya mau datang, dia terdiam melihat peperangan berkecamuk kemudian dia berkata kepada temannya wa'sa'at saya mencium bau surga di bawah gunung Uhud maka tatkala itu langsung dia apa namanya? Uh, melesat apa namanya? masuk ke medan tempur dengan kudanya dalam riwayat kemudian terus dia bertempur dengan berani dengan gagah berani dengan uh, apa namanya? dengan semangat sampai ajal datang ya sampai dia syahid nah berkata Ibnu Qayyim oleh jauziyah bahasanya sebagai manusia dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala kadang dia bisa mendapatkan keadaan akhirat ketika di dunia Di diantaranya contohnya adalah sahabat yang mulia Anas bin Nazir jadi kadang ada sebagian manusia sebelum dia meninggal dunia bisa mencium ataupun bisa merasakan tentang keadaan al-jannah ketika dia di dunia berkata ibnu ibnu Qayyim dalam bukunya Taman-Taman Surga Nah ini tentang keadaan surga ya Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala ya, Sediakan bagi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Yang bertakwa dan beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah bagaimana sifatnya ya, Kita bahas sekarang surga Supaya kita merasa rindu dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga kita termasuk adalah orang-orang yang jadikan ahli surga Ahlu jannah Nah di antara Keadaan surga yang kita bahas, walaikumsalam, wa adalah keadaan orang-orang di surga tentang makanannya. Ya, kita bahas tentang makanan dan minuman penghuni surga. Di antara kenikmatan-kenikmatan surga, ya para penduduk surga juga disediakan makanan, dihidangkan makanan, minuman, ya. Dan perlu diketahui di sini. Bahasanya di surga itu juga sudah dijelaskan adanya pepohon-pohonan dan buah-buahan. Jadi diantara makanan makanan penghuni surga yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan yaitu buah-buahan, ya buah-buahan surga yang di mana buah-buah surga itu sebagai makanan ahliil jannah, penduduk surga dan buahnya sangat dekat, mudah dipetik dan penghuni surga dipersilahkan memilih buah yang disukainya. Jadi yang pertama makanan ahlul jannah adalah buah-buahan Dan buah-buahan surga ini yang ada di surga Sama namanya seperti buah-buah yang ada di dunia Bahkan bentuknya juga sama Tetapi rasanya berbeda Makanya dalam sebuah tafsir dijelaskan dalam ilmu kathir Buah-buah surga ada yang sama bentuknya Dengan buah-buah di dunia Seperti buah anggur Pohon kurma, abuah kurma Pohon delima, pohon bidara Pohon pisang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Anaba Ayat 31 sampai 32 Innalil mutaqina ma'faza Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa Mendapat kemenangan Hada'iqa wa'a'naba Yaitu kebun-kebun dan buah anggur nah, Di antara hidangan penduk surga adalah Buah anggur tetapi buah anggur ini tidak sama dengan anggur di dunia tentunya Kemudian dalam surat yang lain Dalam surat Ar-Rahman ayat 68 Fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman Di dalam surga ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima ya, Ada kurma, ada rumman, ada delima Nah ini hidangan penduduk surga Adanya pohon delima, adanya buah delima Ya adanya juga buah, -buah kurma dalam dalam apa firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Waqiah ayat 20, 27 sampai 29 Wa ashabul yaminima ashabul yamin dan golongan kanan alangkah bahagianya golongan kanan itu fi sidri makhdud mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri wa thalhim mamd dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya ya ada juga pohon pisang dan pohon-pohon di surga ataupun buah-buah di surga itu selalu berbuah setiap hari Setiap waktu, setiap saat Tidak seperti pohon-pohon atau buah-buahan di dunia Yang hanya berbuah pada musim-musim tertentu Pada waktu-waktu tertentu Jadi disebutkan di sini Buah-buah surga itu terus menerus setiap detik Setiap waktu, setiap saat terus berbuah Tatkala dipetik buahnya, maka saat itu juga langsung keluar buah yang baru. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mensifati tentang buah-buah surga yang terus menerus tanpa terputus dalam surat Al-Waqi'ah ayat 32, 33. Kalaulah Allah Taala waqa'hi hati kasira dan buah-buah yang banyak lama katuati walama menuah yang tidak berhenti buahnya terus menerus dan tidak terlarang mengambilnya. Ya. Terus terus Jadi tidak ada musimnya Tidak ada waktu tertentu Seperti di dunia, di dunia kan Tapi kalau di surga tidak terputus Terus menerus buah tersebut Nah tentang keadaan buah tersebut Ketika dihidangkan Oleh para malaikat Oleh wildan Oleh para Anak-anak uh, belia atau anak-anak yang di surga ya. Wildan ini adalah pelayan Pelayan-pelayan di surga Maka tatkala dihidangkan buah buahan itu, ya orang orang penduduk surga akan mengatakan begini: Koluhad adalah dirizik namiqob. Saking samanya bentuknya dalam surat Al Baqarah, ya disebutkan di sana: Koluhad adalah dirizik namiqob. Mereka berkata para ahli surga ini adalah buah yang telah dirizkikan kepada kami se sebelumnya tatkala di dunia. Ini buah yang telah diberikan oleh Allah. Tatkala sebelumnya itu di dunia, maka berkata Ibn Mas'ud radiallahu tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini dalam surat Al Baqarah, bahasanya tatkala penduduk surga dihidangkan buah-buah surga, kemudian mereka melihat buah itu, melihat buah-buah surga itu, mengatakan hadala diruzik namiqob fi dunya. Ini adalah buah-buahan yang telah Allah rizikan kepada kami tatkala di dunia sebelumnya. Ya, maka berkata yang lain juga menafsirkan bahasanya. Ya, mereka mengatakan demikian dikarenakan lishidati mushabiha mushabihahu ba'adhu ba'adhu ba'adon. Dikarenakan apa namanya sama, sama bentuknya buah tersebut satu sama lain sama juga sama seperti di dunia. Tetapi berkata ibnu uh, ibnu Abbas buah-buah di surga meskipun sama bentuknya dengan buah di dunia ataupun sama bentuknya satu sama lain tetapi itu hanya bentuknya yang sama atau nama yang sama seperti buah delima ya buah uh, bidara atau buah uh, kurma tetapi berbeda sifatnya dan rasanya maksudnya ya berkata ikrimah sama ya seperti buah di dunia tetapi ya pamongnya غير ada apa rasanya itu berbeda dan berlipat-lipat mungkin seribu kali lipat rasanya lebih lezat ya buah di di surga maka berkata ibnu mas'ud filaun dalam warna sama seperti buah di surga eh, seperti buah di di dunia kemudian juga bentuknya tetapi tidak sama yaitu rasanya ketika dicicipin ya dan bermacam-macam rasa ya, tidak bisa dibayangkan intinya nanti setelah orang baru mencicipi di surga dan buah surga ini ya akan dihidangkan menjadi makanan para penduduk surga dan Rasul saw dalam hadis Bukhari tatkala salat apa salat kusuf Rasul saw pernah melihat buah surga itu kemudian beliau maju ke depan tatkala salat uh, khusuf beliau apa menenggadahkan atau mengangkat tangannya ia ingin mengambil Uh, satu tangkai buah buah surga tersebut Allah perlihatkan waktu itu langsung Ketika Rasul sholat gerhana Maka mulia s.a.w. maju ke depan Dan tangannya itu Seolah-olah mengambil sesuatu Maka selesai sholat Rasul s.a.w. ditanya Mengapa engkau melakukan demikian Wahai Rasulullah Karena aku tadi melihat surga Dan melihat buah-buahannya Dan aku ingin mengambilnya Memetiknya buah itu Dan aku ingin lihatkan kepada kalian buah itu tetapi tidak bisa, tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pengen dilihatkan buah surga tersebut Nah ini Rasul pernah melihat ya Buah surga tersebut Intinya buah surga itu sama Berkata Ibn Abbas Sama namanya ada ruman, ada delima Ada inab, anab, ada anggur Ada apa nakhlun, ada buah kurma Ada juga talhim, mangdud Ada pohon pisang yang bersusun Tetapi itu namanya sama Bentuknya sama, tetapi lazatnya rasanya berbeda. Kata ibnu Abbas dan Ikrimah. Allah Subhanahuwataala juga menyediakan makanan yang lain untuk penduduk surga. Apa itu? Yaitu uh, daging burung yang dipanggang. Yastahun, yang, ya setahun, yang daging burung yang dihidangkan. Maksudnya. Allah Subhanahuwataala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 20-21. Qala Allahu ta'ala wa faqihatim mimma yatakhayyarun dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Walahmi walahmi at-tayrin dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Jadi ingat, makanan penduduk surga buah-buahan yang bermacam-macam rasanya, lezatnya. Kemudian juga yang kedua, hidangannya apa? Yaitu daging burung. Dan dalam tafsir daging burung-burung itu adalah burung-burung yang ada di sekitar sungai-sungai surga yang mengintari sungai-sungai surga. Disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, burung-burung itu lehernya panjang seperti leher unta. Ya, burung-burung di surga itu lehernya panjang dan berada di pinggir-pinggir pantai-pantai surga. Dan itu yang akan dihidangkan dagingnya untuk ahli surga. Bagaimana rasanya? Wallahu alam. Ya, itu sangat lezat sekali. Makanya itu jadi hidangan para penduduk surga. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Az Zuhruh ayat 71, wafihah ma ta'stahihiil angfus wataladhul ayyun dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata. Ya apa saja ada makanan di surga. Ya, Daging, buah-buahan dan yang lainnya Allah telah memperkenankan kepada mereka Untuk mengambil sebagian Dan macam-macam makanan Dan minuman yang mereka inginkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kullu wa syurubu hani'am bima aslaftum fil aiyamil khaliyah Kepada mereka dikatakan Dikatakan kepada ahlul jannah Makan dan minumlah kalian dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan sebab disebabkan oleh amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu yaitu di dunia surat al-haqqah ayat 24 pada pembahasan pembahasan yang lalu ya uh, telah di, telah diterangkan juga bahwa di surga ada lautan uh, lautan air uh, lautan khamar uh, lautan susu lautan madu dan sungai-sungai di surga terpancar dari lautan-lautan tersebut ini juga minuman-minuman pendukung surga, ya disebutkan dalam surat Muhammad ayat 15 tentang sungai-sungai itu ada sungai kemer, ada sungai madu, ada sungai susu. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya tentang sungai-sungai tersebut yang ada di surga dalam surat Muhammad ayat 15. Kalau Allah Taala Masaul Masaul Jannahillah Tiwu Adal Mutakun Fihah Anharum Mima In Ghairi Asini Wa Anharum Millabni Lam Yta Ghair Wa Anharum Min Khumri Min Khumri Llathatil Sharibin Wa Anharum Min Asali Musafa Perumpamaan Surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya Ini air yang jernih sampai kapan pun tidak tidak berubah rasa dan baunya sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya sungai dari susu lautan susu yang putih ya bersih sungai-sungai dari khamer yang lezat rasanya bagi peminumnya arak dan sungai-sungai dari madu yang disaring yang jernih madu nah ini juga sungai-sungai ya yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ini ayat 15 adalah minuman bagi penduduk surga di mana para penghuni surga meminum air dari lautan tersebut, sungai dan mata air tersebut. Di samping itu juga ada mata air surga ya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ihsan ayat 5 sampai 6 yaitu kafur. Ada jenis mata air atau air di surga namanya kafur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan Al ayat 5 Inal abrara yasrabuna min ka'singkana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang dicampurnya adalah air kafur. Ingat, air kafur, ini bukan kafur yang ada di dunia. Ini adalah kafur, orang Arab kafur itu adalah jenis daripada pewangian. Gaharu. Ya, jadi kata kafur di sini bukan kafur yang kita bayangkan di dunia yang panas, bukan. Di orang Arab, kafur di sini adalah jenis wawangian jenis minyak wangi seperti gaharu. Ain ayasrabu biha ibadullah yufajirunaha tafjira. Ya, dan mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum. Jadi kafur itu jenis mata air. Ya, yang wangi airnya, yang bersih. Di mana? Mata air kafur itu adalah mata air dalam surga da, yang daripadanya hamba-hamba Allah itu minum yang mereka dapat mengal yang, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya ya. ini mata air surga sebagai minumannya dalam ayat yang lain al ihsan al-Insan ayat 17-18 Allah subhanahu wa taala berfirman wa yusqawna fiha kaasangkana mizajha zanjabila. Nah juga ada mata air atau minuman zanjabila. Ini minuman ahli Jannah. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang dicampurnya sejenis jahe. Zanjabilah memang jahe. Bahasa Arabnya jahe, jenis jahe. Tetapi jahenya di surga adalah jahe yang lezat. Tidak sama dengan jahenya di dunia. ya Jadi dari dulu juga jahe dijadikan minuman. Bapak para sahabat Rasulullah SAW. Ya? Yang dimana sebagai minuman yang istimewa. Dan di surga juga itu adalah minuman dihidangkan sebagai minuman yang istimewa. Ingat jahenya, jahe yang di surga bukan jahe yang di dunia. Ya, yang yang berlipat-lipat lezatnya dan uh, rasanya tidak sama. Aina yang ainan fiha tusamma salsabil, yang didatangkan dari sebuah mata air surga dinamakan salsabil. Juga mata air di surga ada salsabil. Ya, yang dimana airnya ya sangat lezat ya, sangat bersih. Ya. Sangat uh, apa, Sofi sangat jernih. Nisal sabila. Ini juga adalah jenis mata air yang menjadi uh, minuman Ahlul Jannah. Dalam ayat, ayat yang lain juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Mutawafin ayat 27, 28 tentang minuman-minuman Ahlul Jannah. Wa ya. mizajhu min tasnim dan campuran khomer itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang orang yang didekatkan. Ainayashrobu bihal mukharrobbun yang dimana air minum air yang minum daripadanya siapa orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tasnim tasnim dalam tafsir makasi dijelaskan di sana yaitu adalah jenis minuman ya uh, yang dari jenis minuman dari khamer tapi tidak memabukkan bagi orang minumnya dan lezat sekali. Semakin minum, semakin menikmati ya, Semakin lezat ketika diminum Tidak memabukkan, tidak menjadi pening matanya Dan yang lainnya, apa kepalanya Ya Tidak menjadi merah matanya Tidak, ini adalah tasnim jenis khomer Minuman Ahlul Jannah yang sangat lezat Ini tasnim ya. Nah ini minuman Ahlul Jannah Ada salsabil, ada zanjabil Ada kafur, ada tasnim Ini semua kita yakini ini adalah jenis minuman halujanah yang sangat lezat dan bagi yang akan disediakan bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian juga minuman kumer, ya, yang ada di surga sebagai uh, hidangan atau yang akan diminum oleh penduduk surga. Termasuk minuman yang dikaruniakan Allah Subhanahu Wataala kepada penghuni surga adalah kumer arak khamr surga bebas dari segala aib ingat ya dan dari karakter yang membawa bencana sebagaimana yang terdapat pada khamr di dunia khamr di dunia memabukan juga bisa uh, pening apa namanya kepala ya kemudian juga bisa mata merah kemudian juga enggak enak intinya ya. banyak kemudaratannya kalau khamr di, di dunia ya ya ya kemudaratannya banyak ya akal menjadi hilang ya kepala pusing perut juga sakit yang lainnya badan sakit dan Mengandung penyakit intinya kumer di dunia. Kalau kalau kumer di surga itu bebas dari semua itu. Ya kumer di uh, surga itu jernih, uh, bagus, uh, apa namanya, lezat dan tidak ada apa namanya unsur kemudoratan sedikit pun disediakan bagi Allah subhanahuwataala Subhanahu untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Allah subhanahuwataala berfirman dalam surat as-safat ayat 45 tentang sifat kumer surga ini. Qala Allah Ta'ala yutafu 'alaihim bi kasim min ma'in diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir warnanya putih bersih bayadan ladzati lisyaribin jadi dari mana khamar tersebut yaitu dari air yang warnanya putih bersih ya dan sedap rasanya bagi orang yang minumnya la fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun tidak ada tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tidak mabuk karenanya. Nah, ini khamar di surga. Maka dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Islam Muslim barang siapa yang meminum khamar di dunia maka dia tidak akan mendapatkan atau tidak akan meminum khamar di surga. Nah, kenapa diharamkan di dunia? Karena ini nanti kenikmatan di surga. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ternyata itu adalah kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya. Di antaranya sutra diharamkan bagi laki-laki karena itu ada pakaian bagi penduduk surga nanti sutra yang tebal, sutra, su, apa sutra yang tipis, sutra yang indah berwarna hijau ya pakaian pada para penghuni surga dan juga emas diharamkan bagi laki-laki di dunia itu aja yang menjadi perhiasan surga yang menjadi perhiasan bagi penduduk surga nanti mahkotanya dari emas gelang-gelang emas semuanya dihiasi dengan emas pakaiannya di samping dari sutra juga dihiasi dengan emas dan permata. Kemudian khamer juga diharamkan bagi kaum muslimin di surga, abad di dunia itu menjadi minumannya nanti di akhirat minuman yang lezat ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang apa menjadikan kita termasuk orang-orang yang meminum ya, khamer atau arak di surga nanti. Ya. Amin ya Allah. Herbaalamin. Nah Allah sungguh menggambarkan keindahan warnanya yang putih, warna khamer, ya maksudnya warna khamer sifat khamer itu putih di surga. Ya. Kemudian menerangkan bahwa khamr itu sedap rasanya bagi yang meminumnya tanpa membuat mabuk atau akal melayang, sebagaimana khamr di, di dunia ya, bisa akal melayang, akal hilang, ya, tertutup akalnya, mabuk, yang lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 15: wa anharum min khamri min khamri lezatil shari dan sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya. Jadi lezat sekali khamr itu. Kemudian si peminumnya, orang yang minum khamar di surga tidak akan merasa bosan. Sebagaimana ayat yang tercantum dalam surat as-safat di atas. Di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang, apa, tentang keadaan orang-orang penduduk surga yang meminum khamar atau minum minuman di surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Wildan ini pelayan-pelayan surga yang seperti mutiara yang berterbangan, putih bersih. Jadi di surga itu ada anak-anak remaja sebagai pelayan namanya wildan. Ya, di sini dalam surat Al-Waqiah ayat 17, ya tufu 'alaihim wildanu Ya, berterbangan di rumahnya itu pelayan-pelayan anak-anak -pelayan, uh, muda. Ya, yang menjadi pelayannya dengan membawa gelas, cerek dan selok apa piala yang berisi minuman. Diambil dari air yang mengalir. Biak bi wa abari kawak si mimain. Jadi mereka bawa gelas, bawa cerek. Pelayan-pelayan di surga itu, ya uh, beri piala, ya uh, gelas yang seperti piala yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir di surga. La yusodaguna anha walayuzafun. Mereka tidak pening, ya karenanya dan tidak pula mabuk. Ya, ini di mana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan keadaan bagaimana penduduk surga di sana dilayan apa mereka meminum uh, uh, apa khamar kemudian dituangkan oleh para pelayan-pelayan yang muda wildan yang membawa cereknya, tekoknya ya dan tidak menjadi mabuk mereka, tidak menjadi pening kepalanya karena khamar yang yang jernih yang bersih ya khamar di di surga. Berkata Ibn Kathir dalam tafsirnya, ayat ini mengatakan kepala mereka tidak merasa pening ya Kerat-kerat minum Khomer tersebut Dan akal mereka tidak melayang Bahkan akal mereka tetap sadar Dalam kelazatan yang dirasakannya Berkata Ad-Dahat Ya Dari Ibnu Abbas Ia berkata Ada empat perkara dalam Khomer itu Ya ada empat perkara, apa sebab ya, kalau orang minum khumar di dunia ada empat perkara. Bisa mabuk, ya, bisa pening, bisa muntah, bisa kencing. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan khumar surga terbebas dari empat hal itu. Jadi kalau khumarnya di surga, bisa orang jadi mabuk, jadi pening, jadi muntah, sakit perutnya, kencing, juga banyak kencing. Tetapi kalau khumar di surga, dibebaskan dari hal itu. Ia berkata, Ibn Abbas. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mutawfifin ayat 25, Yuskauna mirohiqim maktum. Mereka diberi minum dari khomer yang murni. Khomer murni yang laknya, yang laknya, yang tempatnya. Kita Muhammadiq laknya adalah kasturi, minyak wangi kasturi. Wa fida lika faliyatana fasil Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Nah, nanti ini minuman penduduk surga akan dihidangkan itu khomer yang laknya lak di sini ada mengatakan adalah tempatnya ada mengatakan lak ini adalah dicap katanya jadi apa kasturi intinya jadi tempatnya adalah lak kasturi tempat minuman-minuman khomar tersebut Disebutkan di sini ar-rahik artinya adalah khomar ya khomar di, di surga ar itu Allah menerangkan khomar ini dengan dua sifat pertama khomar itu dicap kata kata hitam ini ada mengatakan dicap ada mengatakan hitam ini adalah akhir daripada minuman itu ternyata minyak wangi akhirnya itu jadi wangi di mulut dan juga akhirnya apa kasturi ya yang disebut oleh kita apa kalau minum kopi itu ada hampasnya, ketinggalan yaitu kalau di surga itu adalah minyak kasturi ketika selesai minum kemer sisa sisanya itu adalah minyak kasturi begitu yang kedua apabila mereka minum khomer Seusai minum mereka mendapatkan bau wangi kasturi Nah begitu ada kedua sifatnya Begitu selesai minum khomer Khomer surga Ya arak surga Maka mulutnya itu wangi Seperti wanginya minyak kasturi Nah ini dua sifat Khomer di surga Kemudian itu minumannya ya Yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan e, Kemudian apa makanannya Makanan di samping tadi adalah Daging burung Burung-burung surga Kemudian ada sebutkan yang riwayat makanan makanan surga juga yaitu hati uh, apa ikan uh, hud, yaitu ikan paus ikan di surga tentunya makanan pertama yang disuguhkan oleh Allah Subhanahuwataala kepada penghuni surga adalah tambahan hati ikan jadi ada yang riwayat lain disebutkan bahasanya hatinya itu tersebut. Ada mengatakan yaitu daging yang ada di hati ikan paus di surga yaitu hud itu adalah ikan paus. Dalam sebuah im, e, riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bu, bumi di hari kiamat akan menjadi sebu, sepotong roti yang dibolak-balikkan oleh Allah yang Maha Kuasa dengan kedua tangannya. Sebagaimana seorang di antara kamu membolak-balikkan rotinya ketika di perjalanan, sebagaimana hidangan bagi penghuni surga. Seorang orang dari Yahudi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, "Semoga Allah memberkatimu, hai Abdul Qasim." "Abdul Qasim, inginkah kamu saya beritahu tentang hidangan penghuni surga di hari kiamat?" Intinya, "Beritahu kepada aku tentang hidangan yang pertama kali dihidangkan untuk penghuni surga." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, ia berkata, bumi ini akan menjadi sebuah roti sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada kami sembari tersenyum hingga tampak gerahan beliau. Lalu orang Yahudi tadi berkata lagi, maukah anda aku beritahu tentang lauk pauk penghuni surga adalah balam dan nun. Mereka bertanya, apa itu balam? ia menjawab balam itu adalah hewan atau sapi jadi daging ya daging sapi yang dihidangkan ya, apa untuk penghuni surga ya nun adalah ikan paus jadi apanya hatinya ikan paus kelebihan daging yang menempel pada liver keduanya ya, ya disebutkan juga nun itu adalah daging yang menempel di hatinya ikan paus ia ya, dapat dimakan oleh tujuh ribu orang penghuni surga. Jadi intinya banyak penafsiran dalam uh, sarahnya dalam sarah sara, apa? Fatul Bari dan syarah Sahih Muslim sebutkan tentang dua makanan yang dihidangkan pertama kali penduduk surga ya apa, dihidangkan dua makanan ini. Pertama balam, balam itu adalah daging sapi sapi yang di surga. Ya daging, sapi sapi yang di surga ya itu dihidangkan. Kemudian yang kedua adalah nun adalah hatinya Ikan paus di surga, ya hatinya. Nah ini yang akan dihidangkan. Ya bagaimana rasanya? Wow, ya Allah alam rasanya lebih lezat, ya karena itu adalah uh, langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan makanan tersebut di dalam surga. Nah dalam keterangan yang disebutkan di sini Imam An Nawawi dalam Sarhu Muslim mengatakan di sini. Pengertian hadis adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Pengertian hadis yang tadi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi seperti roti yang besar Untuk menjadi makanan hidangan bagi penghuni surga Jadi kata Imam Anawi bahwasanya penghuni surga juga dia makan roti Tapi roti jenis surga Ingat Ini sebagaimana apa namanya, Seperti buah-buahan ada yang sama Namanya Tapi berbeda hakikat dan jenisnya Ingat Dan juga nun dan saur. Dalam Arabnya balam itu thawr maksudnya adalah uh, balam adalah bahasa Ibrani. Tambahan liver paus adalah sepotong daging yang menempel di liver dan itu yang paling lezat katanya. Ada ada satu daging yang menempel di hati uh, apa di hati uh, ikan paus atau juga hati ikan paus itu itu kata uh, apa makanan yang lezat daging yang lezat di antara daging daging ikan uh, yang dikatakan balam adalah daging uh, apa namanya uh, sapi di surga. Nah ini jadi dua hidangan yang pertama kali dihidangkan untuk penduduk surga, penghuni surga. Dalam hadis yang lain Sahih Bukhari diriwayatkan dari Abdullah bin Salam. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal kedatangannya ke Madinah beberapa pertanyaan. Dan ini pertanyaan ini, ini Abdullah bin Abbas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengujinya karena enggak ada yang bisa menjawab kecuali se seorang nabi. Di antara pertanyaannya Ya. Apa yang apa uh, makanan apa yang paling pertama dimakan oleh penghuni surga? Ini pertanyaannya. Dan ini enggak bisa dijawab kecuali oleh seorang nabi. Enggak bisa orang biasa jawab, ya. Maka Abdullah bin Salam awalnya orang Yahudi yang membaca dia apa dia sering membaca Taurat, membaca Taurat, membaca ya, Injil. Dia ingin menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah beliau betul seorang utusan Allah atau bukan. Maka diuji dengan satu pertanyaan ini. Ayah makanan apa yang pertama kali di, dimakan oleh penghuni surga? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, daging yang menempel pada leher apa, pada liver uh, ikan paus. Jadi daging yang menempel di hati ikan paus. Inilah apa makanan yang pertama kali dihidangkan untuk penghuni surga. Dalam sahih Muslim dari Thauban bahwa seorang Yahudi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apa hidangan penghuni surga tepat setelah mereka masuk surga?" Jadi setelah penghuni surga masuk ke dalam surga, masuk ke dalam istananya, maka apa hidangan apa makanan yang dihidangkan pertama kali dan apa yang disantap oleh penghuni surga pertama kali dia berada di surga? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab kelebihan hati ikan, yaitu ikan paus maksudnya ya hati ikan paus tersebut. Ia bertanya lagi, apa makanan mereka setelah itu? Dia menjawab akan disembelih bagi mereka seekor sapi surga. Seekor sapi surga ingat di sini dimakan oleh semua penghuni surga. Ia bertanya lagi, apa minuman mereka? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dari mata air yang dinamakan salsabil, salsabila. Ia berkata, Anda benar. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya perlu di, di, di, apa, dipahami hadis ini. Jadi ada seorang Yahudi bertanya tentang apa makanan yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga. Maka beliau menjawab yaitu hati ikan paus. Yang kedua ditanya lagi setelah itu apa? Dihidangkan makanan apa? beliau menjawab akan disembelihkan bagi mereka seekor sapi surga yang dimakan oleh semua penghuni surga. Ingat satu ekor satu ekor sapi bisa dimakan oleh seluruh penghuni surga. Bagaimana betul sapinya? Wallahu a'lam udah dagingnya, daging istimewa. Diusapnya sapi istimewa. Sapi di surga. Perlu kita yakini bahwasanya ternyata di surga ada burung, burung surga. Yang kedua ada sapi, sapi surga. Ini nanti disembelih, disediakan untuk apa? penghuni surga. Ya, ini kita harus imani tentang uh, sifat atau keberadaan uh, di surga. Nah, makanan dan minuman penghuni surga tidak pernah kotor. Mungkin terlintas dalam pikiran bahwa makanan dan minuman di surga Memberi efek seperti makanan dan minuman di dunia Seperti menimbulkan buang air kecil, buang air besar, kotoran, hidung, ludah, dan yang sebagainya Jadi segala unsur dan keadaan di surga tidak seperti itu Tidak seperti di dunia Surga merupakan negeri yang bebas dari gangguan Penghuninya terhindar dari karakter penghuni dunia Tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak ingusan tidak meludah. Bersih. Meskipun makan setiap hari dan minum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dari Nabi SAW. Beliau menyanggah dugaan ini. Beliau bersabda. Golongan pertama memasuki surga. Mereka bersinar seperti bulan purnama. Ini golongan yang pertama masuk surga Pak. Muka mereka itu bersinar bagaikan bulan purnama. Mereka tidak meludah tidak membuang kotoran hidung, tidak juga membuang air besar. Ya meskipun makan setiap waktu, setiap detik minum, tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Nah, keadaan ini tidak hanya saja khusus bagi golongan pertama yang masuk surga, melainkan umum bagi setiap yang masuk surga semuanya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, rombongan pertama dari umatku yang masuk surga, mereka bersinar seperti bulan purnama. Kemudian diikuti oleh rombongan yang lain, yang seperti bintang cemerlang di langit. Dan kemudian setelah itu, kedudukan mereka berbeda-beda. Mereka tidak buang hajat, tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Mereka tidak buang kotoran hidung dan tidak pula meludah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ada yang pertama kali masuk rombongan ya, yang pertama, pertama kali masuk surga dari umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti wajahnya seperti bulan purnama, ya bersih bersinar. Rombongan kedua seperti bintang yang bersinar terang. Rombongan yang ketiga terus. Ya apa berbeda-beda tahapannya karena apa tidak sama ya orang-orang masuk surga tidak sama levelnya sesuai dengan amal-amal yang telah dia kerjakan ya makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang tadi yang sebutkan bahasanya mereka masuk ke surga disebabkan oleh amal yang telah mereka kerjakan ya ada seratus tingkat di surga kan seratus tingkat disediakan bagi hamba-hamba yang yang amalnya ya sesuai dengan amalnya masing-masing intinya. Ya, jadi uh, intinya berbeda di sini uh, keadaan orang di surga, mereka makan, mereka minum, tidak buang kotoran. Jadi uh, kalau ampun di surga sebagaimana dijelaskan dalam hadis, dalam nas hadis adalah di sini bebas ya, mereka dari gangguan seperti buang hajat ya, uh, buang kotoran ya, buang air kecil, meludah. Jadi bersih. Kemudian di sini sebutkan, kemudian dia di mana apa, kemana perginya sisa, -sisa ada pertanyaan di sini. Kalau mereka makan ya minum, kemudian kemana apa limbahnya sisa apa namanya? Mereka tidak buang air kecil, tidak buang besar. Terus lantas gimana? Apakah keluarnya kemana ya kotorannya? yang mereka makan yang mereka minum. Nah ini bisa dijelaskan di sini bahasanya ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanyakan ya ketika sahabat bertanya ya bagaimana penduduk surga tidak buang kotoran buang besar meskipun mereka makan siap hari minum maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan bahwa sisa-sisa dan limbah makanan dan minuman akan berubah menjadi keringat wangi. Seperti minyak kasturi yang keluar dari tubuh mereka, sebagaimana ada juga yang berubah menjadi udara yang keluar dari mulut yang berbau harum juga. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, gimana ya mereka makan minum setiap hari di surga setiap saat, kemana limbahnya begitu ya? Kalau di dunia kan buang kotoran buang air besar ya, ternyata di surga nanti akan berubah makanan itu menjadi keringat yang wangi keluar. Yang kedua juga. Keluar menjadi udara yang melalui mulutnya. Jadi mulutnya akan wangi. Ya wangi seperti wangi minyak kasuri. Ya, ini. Ya intinya tidak sama dengan kehidupan di dunia. Dalam hadis Sahih muslim diriwayat, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Ya berkata, Aku mendengar Rasul SAW bersabda, sesungguhnya para penghuni surga itu akan makan dan minum. Namun mereka tidak meludah. Tidak buang air kecil. Tidak buang air besar. Dan tidak pula buang kotoran buang kotoran hidung para sahabat bertanya bagaimana keadaan limbah makanan mereka beliau menjawab menjadi angin yang keluar dari mulut mereka yang berbau seperti minyak casturi oh, ya. ya jadi hadis riwayat imam muslim jadi makanan itu keluar dari mulutnya menjadi angin yang wangi sekali meskipun makan setiap hari ya dan minum kemudian ada pertanyaan lagi mengapa penghuni surga itu makan dan minum ya Nah, dijelaskan di sini, apabila para penghuni surga itu kekal di dalamnya Dan terbebas dari rasa sakit, ya, derita, lapar dan haus dan tidak ada kotoran-kotoran Untuk apa mereka makan? Nah, ada pertanyaan begini kan, penghuni surga sudah kekal, ya sudah bersih, tidak pernah sakit, tidak pernah lapar, tidak pernah haus Tapi kenapa ada ayat-ayat yang mengabarkan bahwasannya mereka minum, mereka makan, ya dan mereka juga apa, apa namanya keluar dari mulutnya wawangian yang harum, keringatnya menjadi parfum apa namanya menjadi minyak kasturi yang lainnya. Berkata Imam Al qurtubi menjawab tentang hal demikian. Jadi ala dar subhatnya, mengapa kan disebutkan dalam dalam hadis-hadis sebutkan kalau orang masuk surga sebelumnya dia minum di telaga Al Kahusar. Barang siapa yang meminum air telaga Al-Kawthar, Rasul SAW mengatakan dia tidak akan haus selamanya. Nanti itu telaga, telaga Al-Kawthar itu telaganya Rasul SAW disediakan bagi umatnya. Barang siapa yang meminum telaga itu, maka tidak akan haus selama-lamanya. Dan mengapa nanti surga mereka minum juga, mereka makan. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam bukunya At-Tahzirah menjelaskan tentang hal demikian. Dia menjawab kenikmatan penghuni surga dan pakaian mereka bukanlah untuk menangkal sakit. Nah ingat, jadi makan minum bukan untuk menangkal sakit atau gangguan yang menimpa mereka. Makan mereka bukan karena lapar. Nah ini ada, ada jawabannya. Mereka makan bu bukan karena lapar, minum mereka bukan karena haus dan memakai farrum bukan karena adanya bau busuk. Bukan karena bau badannya enggak Takkan tetapi semua itu hanyalah kelezatan Dan kenikmatan yang terus menerus tanpa henti Jadi mereka makan, mereka minum, mereka memakai minyak wangi Itu adalah kenikmatan yang lezat Kekhlasatan yang Allah berikan bukan berarti mereka membutuhkan itu enggak. Ini sebuah kenikmatan dan itu juga waki apa namanya realita sesuai dengan di dunia dan namanya orang itu bahagia, orang itu punya kelezatan itu diantaranya makan Pen, makan banyak, maksudnya berbagai jenis mat, makanan dia makan dikatakan orang itu seneng ya, orang itu bahagia di dunia kan materinya cukup di mana dia makan dengan berbagai maka, macam makanan, bermacam-macam makanan, minuman juga enggak satu jenis kan? Di dunia kemudian juga minyak wanginya yang yang yang mahal ya yang mahal yang sangat wangi semakin wangi semakin mahal itu kenikmatan di dunia maka di surga juga sama. Jadi intinya mereka makan bukan karena mereka butuh makan Atau karena mereka untuk menangkal sakit, bukan Atau juga karena lapar, bukan Atau karena haus Itu kenikmatan yang Allah berikan Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Toha 118 Innalaka Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya Dan tidak akan telanjang wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Dan sungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga, tidak akan merasa haus dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Hikmah dari semua itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya di surga memperkenankan kepada mereka ahli surga macam-macam nikmat yang pernah mereka nikmati di dunia. Ya, ditambah dengan banyaknya kenikmatan yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Ya jadi hikmahnya di sini. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala di surga memperkenankan kepada mereka ahli surga macam-macam nikmat. Dia, ya memberikan bermacam-macam nikmat yang pernah mereka nikmati di surga apa di dunia. Adanya makanan, adanya minuman, adanya minyak wangi yang lainnya. Ini untuk apa? Untuk supaya menambah kelezatan kebahagiaan e, kenikmatan mereka di di surga. Ya karena apa, kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang abadi, yang tidak ada apa namanya uh, kenikmatan yang tidak ada yang tidak pernah di, uh, di, diterima oleh orang di dunia. Puncaknya kenikmatan kebahagiaan intinya ya di, di surga. Ma ain ma ainun ro'ah tuwa la udunun samia tidak pernah terbayang, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam apa di hati seseorang. Ini tentang makanan dan minuman ahlul jannah. Wallah alam bisalah tentang hal ya. ada yang tanyakan. Ustaz. Iya. Apa? Guru pesawat ada yang mau nanya juga. Iya. Iya, iya. Jadi uh, para sahabat ya ada yang minum khamr sebelum diharamkannya khamr. Apakah mereka tidak mendapat khamr di surga? Ada kaidahnya iaitu apa? At Tauba, at Tauba yahjumu maqoblahah. Ya. Jadi kalau orang tauba, tentunya orang yang minum khamr di sini. Barang siapa dalam sebuah hadis yang Sahih Muslim, barangsiapa yang minum khamr di dunia, dia dia minum khamr terus sampai meninggal dunia, tidak bertobat sampai dia mati, ya matinya gara-gara minum khamr misalkan. Tapi kalau dia pernah minum khamr kemudian bertobat, taubatann nasuha, tubu ilallahi taubatann nasuha, maka dalam sebuah hadis, man taaba barang siapa yang bertobat, maka at itu yahjub, yahjubu yahjubu ma Taubat itu menghapus segala sesuatu sebelumnya, menghapus dosa-dosa sebelumnya. Udah hapus, selesai. Seolah-olah dia tidak pernah minum khamr. Ya berarti dia dapat bagian minum khamr di surga. Ya, yang dikatakan hadis itu adalah orang yang senantiasa minum kumer sampai dia kecandu, ya sampai dia candu, sampai dia bahkan dia menghalalkan kumer itu Naudzubillah ya, silakan. Jadi ini lain, bapak sahabat, mereka bertobat dan setelah itu tidak pernah ada yang mendekati uh, kumer. Iya, kemudian di sini ada pertanyaan ya. dan hati-hati yang Uh, saya pernah baca informasinya tapi ini ya Allah taala uh, tentang khomer minuman katanya ada kandungan dari Pepsi Coca-Cola ternyata itu ada sedikit berapa persen alkoholnya ya jadi ditemukan resep pembuatan Coca-Cola kita enggak tahu di balik itu semua ya atau itu konspirasi apa yang lain tapi ada kandungan-kandungan di, di di apa minuman-minuman yang itu sedikit ada alkoholnya meskipun sedikit ya dalam sebuah hadis kan e, apa sesuatu yang diminum itu memabukan maka sedikitnya itu adalah haram hadis kan? sesuatu yang diminum itu memabukan maka sedikitnya itu haram jadi hindari pak ya mungkin lebih baik meskipun e, hanya berapa persen katanya 1 persen di bawah 1 persen Ya lebih selamat aja kita minum yang susu apa yang lainnya. Ya ada ada informasi ya. Jadi ada resep dari racikan minum-minuman yang bersoda seperti Coca Cola, Pepsi itu katanya ada kandungan alkoholnya sedikit. Ada seorang teman yang menyuruh teman yang lain buat membeli Quran guna disumbangkan ke masjid masjid haram. Apa hukum sedekah? Ada seorang teman yang menyuruh teman yang lain buat membeli Al-Qur'an guna disumbangkan ke masjid Haram. Iya, uh, oh, iya. Jadi apa namanya? menyumbangkan ini uh, bukan sedekah, masuk dalam wakaf. Ibu ya, kalau kalau kita memberikan sesuatu peralatan ke masjid itu masuk ke dalam wakaf. Wakaf bahasa kitanya, ibarat bahasa Arabnya waqfun, waqaf. Seperti Quran ditaruh di sana, Sejadah taruh di masjid, mikrofon taruh di masjid namanya wakaf. Ya, bukan sodakoh Jadi dia berniat wakaf. Bagus, sebaik-baik wakaf ya adalah dalam sebuah asar, itu bukan hadis, adalah mushaf yang diwariskan. Air yang disedakahkan maksudnya air sumur yang eh, apa diberikan untuk orang orang lain untuk umum orang bangun sumur airnya buat kepentingan orang lain itu diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin maksudnya dan juga musab yang diwariskan ya, diwariskan di sini yang di, ya diwariskan kepada anak yatim piatu yang dibaca nanti selama Quran itu dibaca di, di apa dipergunakan maka pahalanya akan mengalir sampai ke kuburan ya sampai di alam barzah Jadi bagus apa kalau punya ini punya kelebihan di antara kata para ulama hal-hal yang yang sangat bagus di dalam wakaf itu adalah wakaf Quran. Jadi beli Quran banyak wakafkan di tahfidul Quran. Jangan cuma kayak orang sini ya, ada orang Qatar sebagian, wakaf Quran taruh aja di masjid. Tapi masjidnya enggak dibaca-baca, orang Qatar jarang jadi baca Quran, banyak sekali Quran. Jadi kalau mau wakaf itu wakafkan di pondok pesantren tahvil Quran. Semua santrinya megang Qurannya dipegang tiap hari dibaca. Kadang di masjid ini kadang dibaca kadang enggak. Bukannya enggak boleh ya? Lihat kalau di di, di masjid sudah banyak Quran, jangan ditambah Quran lagi. Seperti di Haram, Insya Allah banyak yang baca mungkin karena banyak orang ya. Jadi ibu enggak masalah ini uh, dia intinya niat wakaf, wakaf Quran namanya. Kita kalau punya uang pak beri Quran banyak sumbangkan ke tahfizul Quran itu buat bekal ketika meninggal dunia itu karena selama mushafnya dipakai oleh orang sampai lecek ya sampai dihafalin sama santri maka pahalanya ngalir kata para ulama ya makanya ada sebuah asar ini sebuah asar daripada sahabat ting enggak salah sebaik-baik e, wakaf bagi kalian adalah mushaf yang diwariskan maksudnya selama mushaf itu dia punya mushaf dia buat sendiri atau dia buat salin maksudnya mushafnya itu atau dia beli kemudian wariskan pada anaknya, dibaca sama anaknya, diwariskan pada orang lain, dibaca lagi sampai mushaf itu turun-temurun. Mushaf itu kan dulu mushaf itu jarang sekali orang buka mushaf begitu, karena hafalan dulu zaman para sahabat. Ketika ada mushaf itu diwariskan berharga. Sekarang, di mana -mana. Kalau sekarang persetakannya di mana-mana, tapi orang malas untuk nah, kalau punya kelebihan diantaranya Pak, beli mushaf yang bagus. Di sini ya banyak kan murah-murah. Musab-musab yang kecil sumbangkan ke Tahfidzul Quran yang ada di Indonesia Ibu ya, cuman berapa ribu raya nah, Itu selama Musab itu dipakai, maka selama Itulah pahalanya mengalir Yang kedua adalah buat sumur Maka itu ada hadisnya Sebaik-baik e, wakaf bagi, bagi kalian adalah e, Maknanya ya, yaitu sumur yang dibuat e, Untuk disedekahkan airnya Untuk orang-orang untuk di untuk di, apa di di dihibahkan buat kaum muslimin dibuat sumur di Gunung Kidul di mana selama airnya itu dimanfaatin maka itulah pahalanya yang ngalir maka orang Arab banyak berlomba buat sumur di Indonesia termasuk yayasan saya dulu di apa di Alfit terus Surabaya jadi tempat untuk oh, pembuatan apa namanya penyaluran sumur-sumur di Gunung Kidul di Yogyakarta kan susah bor ada bor macam-macam ya sampai di Qatar ada lewat idkhairiyah jadi kalau ada daerah yang di mana kurang sumur apa Mak bebuat di sana sumur, buat kepentingan kaum Muslimin. Ini pahalanya besar. Eh, ya, bu, enggak musab bagus bu ya. Jadi uh, jangan mesir Haram saja. Banyak mesir Haram kan sudah ada dari kerajaan. Ya, disumbang. Tapi lebih bagusnya ke tahfidzul Quran. Lebih manfaatnya lebih lebih apa? Lebih uh, besar. Karena akan dihafal oleh para penghafal Quran dan selama dia dan dia bisa menghafal karena musab kita. Wah, itu luar biasa. Ya. ya. Nah juga. Kalau bisa pengajian di sini, kalau bisa ada kan, atau rencana ke sana. Ya banyak taufid, jadi kita Insya Allah ibu ya sama-sama mungkin sisihkan berapa kita koordinasi apa kita salurkan ke Taufil Quran yang ada di. Ini sudah lama saya ada rencana begitu, tapi sekarang ada yang diingetin. Jadi bagus juga nah iya jadi saya ada rencana begitu ibu ya jadi pengajian di sini ya ingin supaya dia apa namanya membeli Quran ya di sini kan banyak persetakan kemudian disumbangkan ke Ilmu Quran yang di Indonesia bisa dengan dikirim kan mudah ataupun dengan apa orang yang pulang ke sana bawa apakah ada kewajiban seorang istri yang berusaha taat kepada suami apakah boleh seorang istri menolak keinginan suaminya yang mengajak nonton bioskop ya iya ya jadi taat kepada suami itu taat dalam kebaikan ibu ya, Maka dalam sebuah hadis kan la ya. taat la taatan lil makhluk fimal syati Ya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Taat kepada suami itu taat segalanya kecuali, nah dalam hal maksiat. Dalam hal segala sesuatu harus taat kepada suami. Tapi dalam masalah maksiat, ntar dulu, nggak boleh menonton bioskop, jangan nurut, menonton motor GP, enggak usah. Menonton bola, gak usah nah, Apabila tidak dituruti Tidak berdosa Dan jelas bagaimana meraih surganya Gak Ya Jadi apalagi Kalau nonton motor, mendinglah ya nggak masalah nonton motor kan orang itu tutup motor muter-muter aja juga kalau seharian sampai dia meninggalkan kewajiban sampai sholat di labraknya itu juga haram tapi cuman hanya berapa saat duduk lihat motor muter-muter muter sampai pusing pusing keluar-ulang saya nggak motor bola motor ya katakan nggak ada yang lain ya iburnya nonton bola ya janganlah perempuan nonton bola buat apa nggak ada manfaatnya lihat paha lihat auratnya laki-laki juga kan jangan-jangan ihwan-ihwan sunah juga bawa ini istrinya ke ini ke stadion. Ya, akhirnya dia berdosa, bawa keluarga juga bawa dosa. Jadi suruh keluarga juga. Intinya ibu-ibu kan aurat melihat paha. Pahanya suami, eh bahannya suami mah pahanya orang lain, maaf. Ibu ya, ibu nonton bola jangan, Bu ya. Apalagi hobinya nonton bola. Nauzubillah. Ya Karena uh, pasti kelihatan pahanya para pemain itu ketika main Bapak aja, laki-laki nonton bola itu maksiat Kenapa? Itu saya Ali udah buat buku khusus muridnya Selbani tentang Hukum menonton bola, bukan hukum main bola, bukan Hukum main bola dengan nonton beda, Pak Jadi harus dibedakan, bukan berarti salah betul anti main bola, enggak Hukum main bola, hukum nonton bola, ada dua hukum kalau hukum main bola, enggak ada ulama' yang mengharamkan, enggak ada yang melarang. Karena itu olahraga, itu namanya wasilah. Ibu olahraga itu, itu wasilah. Islam tidak mengharamkan olahraga. Rasul menyuruhnya, naik pak kuda, Rasul menyuruh untuk berenang, panah. Tapi itu wasilah supaya bisa berjihad, kuat. Karena Islam orang mu'min yang kuat, lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah. Itu wasilah untuk kekuatan, supaya fisiknya pres untuk ibadah untuk kerja untuk berperang bukan goyah bukan tujuan olahraga sekarang sudah dibalik zamannya ini yang saya katakan seperti para ulama pak bahkan ulama Qatar mengkritik juga pemerintahan Qatar soal olahraga jadi tujuan tujuan yang utama olahraga ya jadi segala-galanya harus olahraga ya padahal bukan itu wasila ya, main bola ya kita niatkan buat kita sehat supaya kerja pres Jauh dari penyakit, ibadah tenang, kuat fisik, jadi, ya, enggak loyo yang lainnya. Tapi kalau nonton bola, nyalain lagi di sini. Kata Syah Ali dalam bukunya, kalau mau baca bukunya sudah ada diterjemahkan. Bagaimana Syah Ali dengan dalil-dalilnya dia sampai mengharamkan kalau menonton bola. Apa yang pertama? Yang pertama adalah aurat yang dilihat, ya aurat yaitu paha. Karena laki-laki tidak boleh melihat paha laki-laki yang lain ya karena rasul pernah mengatakan aurat apa paha kalian itu adalah aurat dalam hadis ketika ada seorang sahabat yang pahanya kelihatan kemudian suruh ditutup karena paha kalian adalah aurat batas aurat laki-laki dari pusar sampai lutut itu intinya kemudian yang kedua banyaklah mudaratnya kalau dilihat di sana kemudian juga yang kedua adalah melalaikan waktu misalkan ya sampai misalkan lupa apa salat subuh orang menonton sampai kesiangan sampai juga enggak sholat subuh atau juga subuhnya sampai enggak berjamaah sampai itu kan maksiatan besar ya nah ini, ini banyak mudaratnya itu bagi hamba-hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena sedikit sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya kenapa kita enggak bisa padahal sama punya hati ya sama punya hati sama uh, punya akal tapi yaitu lah ya semuanya adalah dari uh, Allah Subhanahu wa taala apa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apalagi ibu ya perempuan enggak usah disuruh nonton bareng juga ya malam-malam ya nonton. Enggak Bu ya, jangan ya. Eh, ingat faedahnya adalah apa segala sesuatu yang diinginkan hawa nafsu ya itu lebih apa namanya? Uh, satu yang diinginkan hawa nafsu itu banyak uh, apa namanya kemudhoratan dan juga akhirnya adalah penyesalan yang akhirnya penyesalan yang awalnya adalah kenikmatan akhirnya penyesalan iya? ya Allah alam begitu pak ya nah bukan berarti saya mengharamkan secara mutlak main bola tidak kalau main bolanya tidak tapi hukum menontonnya kalau main bolanya dibikin kompetisi pak iya yeah. jadi yang tadi tujuannya sehat Jadi tujuannya kompetisi boleh Kompetisi, ya boleh Tapi asal tidak berjudi Kompetisi yang dilarang bagaimana Pak? Harus dibedakan Kompetisi yang dilarang ada kompetisi yang diharamkan Kompetisi yang diharamkan Main-main bola ataupun apa Klub-klub misalkan ya Atau kelompok-kelompok Dia nyumbang uang untuk hadiah Klub si A nyumbang 10 ribu real Klub B nyumbang 20 ribu real Semuanya nyumbang Terus terjadi pertandingan Ada empat grup pertandingan Nah yang disumbang itu uang itu Itu buat hadiah, hadiah. Kumpul lah 50 ribu real untuk hadiah Wah ya empat grup ini dia oh, empat klub itu dia bertanding merebutkan hadiah ini Selesai ada juaranya Nah ini adalah haram Ini sebutnya Kimar Kimar masuk ke dalam perjudian Ini para ulama Saya usahin menerangkan bagaimana? Itu diharamkan yang begini Tapi kalau pertandingan klub Main bola Ada hadiah Hadiahnya dari sponsor, di luar Dia bertanding klub, sponsor ada Sponsor dari perusahaan ini, menyediakan 100 ribu raya Bertanding itu itu nggak bayar Masuk pertandingan nggak bayar Dia hanya tanding, daftar aja, mungkin ada administrasi, selesai Main, nggak ngeluarin biaya Jadi sediakan sponsor, uangnya sudah ada Begitu main, ada ada juara, kasihkan dari sponsor itu Ini dibolehkan Nah, permainan apa saja? kalau sudah ada permainan, kita ikut nyumbang ikut, untuk hadiah itu misalkan kita akan adakan main poli yaitu poli domba cup <laughs> di, di, di kita ada di musim domba cup kan sampai poli ada domba cup jadi semuanya itu dari uang itu dia iuran untuk beli satu domba yang akhirnya nanti apa? dombanya itu jadi milik juara nah itu haram ini kimar maksudnya kimar ya masuk dalam kion. dan e, seperti undian ya seperti undian ini yang diharamkan tapi kalau kompetisi hadiahnya di sponsor di luar makanya kalau di sini pak di sini pertandingan di sini katanya seluruhnya dari sponsor dari pemerintah tafsir quran itu hadiahnya kan sampai enam ribu ya yang juara satu e, itu dari luar nggak ada yang masuk daftar bayar uang nggak gratis semua Teman-teman yang ikut perlombaan enggak bayar apa, species-nya pun enggak. Cuman persyaratan nitrasi fotokopi ya, ya, itulah. Terus siapa yang menang dapat uang 60 ribu dari pemerintah. Sama kalau misalnya pertandingan Quran, orang mau pertandingan Quran, tahfil Quran dia bayar dulu. Bayar 1000, dan dari uang itu untuk hadiah. Ini sama juga judi, enggak boleh. Meskipun pertandingan pertandingan hafal Quran. Ya, apalagi pertandingan luar itu. Nah, itu yang harus dibedakan, ya. Tentang kompetisi Allah alam. Iya, ya sponsornya dari bank misalkan. <laughs> atau sponsornya dari rokok, ya. Iya, kita hindari lah ya. Jadi intinya sponsornya harus yang halal juga. Sponsornya makanan dari pemerintah atau yang lain ya. Jadi bukan dari bank atau dari uh, rokok, tapi biasanya memang begitu di kita juga. Olahraga itu malah sponsornya yang begitu. Ya rokok lah, ya bank lah, ya itu. Ya. Jadi ya jadi susah untuk yang apa yang betul halal yang betul yang murni gitu ya. Sponsornya sponsor kacang Garuda jadi yang punya kafir. Ini nggak apa-apa karena kacang Garuda halal dan juga cara ya yang nggak apa-apa karena meskipun orang kafir yang ngasih hadiah ya meskipun perusahaannya orang kafir yang buat dia ngasih hadiah tapi perusahaannya halal bukan minuman bir misalkan sponsornya ya atau minuman khamar atau apa namanya yang lainnya ya enggak boleh itu. Allahu a'lam bissawab. Iya sampai di sini. Cukup ya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an anta, astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.